ini tak persiapkan tebang lagunya dan tak banggil ada. Ratna, Pan sura! kemuliaan hati seorang wanita atau laki-laki itu sebenarnya sama saja Ratna sudah dikasih ada wanita idaman lain atau pere pria, idaman, pria idaman, lain. idaman lain ini kadang-kadang juga begitu pas naik kilat